Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inal hamdalillah nahmaduhu anasta anasta na wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu taqulloha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa Hadirin jamaah masjid Pusda'i Bandung Jawa Barat yang Allahumuliakan para penengah Radio Tarbiyah Sunnah, Bandung, juga radio-radio lain, para pemirsa berapa stasiun TV, juga para netizen, di mana saja anda berada. Kita kembali berjumpa di hari Kamis sore ini, membahas amalan hati, dan yang senang kita bahaslah Mufsidatul Qalbi. Al-Halqa yang merusak hati. Sudah kita terangkan ada dua poin. Pertama, tidak ikhlasnya hati dalam beramal. Hatinya selalu terkait kepada selain Allah, terutama dunia. Mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai cita-citanya, itu akan merusak hati sampai-sampai Ketika melakukan ibadah yang disyariatpakan pun diniatkan untuk dunia. Wajin tahajud agar dagangannya laku. Wajin saum agar karirnya nanjak. Wajin fikir tertentu agar cepat dapat jodoh. Itu merusak hati. Kedua, al-fudul min kulishay berlebih-lebihan dalam perkara yang hukum asalnya mubah. Berlebih-lebihan dalam hal makan, dalam hal minum, tidur, tertawa, berbicara, bercanda dan seterusnya. Itu sudah kita jelaskan. Intinya, terus sakati itu banyak yang kesimpulannya annal umur allati tufsidul qalb kasiratun jiddan amalan-amalan yang merusak hati itu banyak tapi secara global kita katakan inna kullal ma'asi tufsidul qalb وكلما حرم الله إذا تعطاه العبد من نظر أو سمع أو أكل أو غير ذلك فإنه يفسد به قلبه intinya adalah semua kemaksiatan itu merusak hati semua yang Allah haramkan bila dilanggar dilaksanakan oleh seorang hamba itu merusak hati. Baik penglihatan, melihat hal-hal yang Allah haramkan untuk dilihat, Itu merusak hati. Atau pendengaran, mendengar perkara yang Allah haramkan untuk didengar, Maka itu pun merusak hati. Atau makan, memakan barang haram, itu merusak hati. Atau mengabaikan perintah yang wajib. Ditinggalkanlah yang wajib. Atau dilaksanakan yang wajib dengan ala kadarnya. Dengan asal-asalan. Semuanya itu merusak hati. Berkata Muhammad bin Wasiyah rahimahullah. Arbaun yu mitnal qalab. Ada empat perkara yang bisa mematikan hati azzambu al 'alal al zam wa kasratu muthafanatin nisa'u haditsihim wa, wa mulahatul ahmaqa taqulu lahu wa yaqulu laka wa mujalasatul mauta qila wa ma mujalasatul mauta qul mujalasatu kulli banin mutrafin Wasuto ninja irin. Ada empat perkara yang mematikan hati. Pertama, berbuat dosa secara terus-menerus. Kedua, terlalu banyak bergaul, berinteraksi, berkomunikasi dengan wanita. Ketiga, bergaul dengan orang-orang bodoh. Nanti sikap kita, perilaku kita, cara berpikir kita Akan terbawa menjadi cara bersikap, berpikir, berperilaku orang bodoh juga Dan yang keempat adalah Bergaul dengan orang-orang mati Ditanya, apa yang dimaksud bergaul dengan orang-orang yang sudah mati? Dijawab bergaul dengan semua orang kaya yang bermewah-mewahan dengan kekayaannya atau bergaul dengan penguasa-penguasa yang jahat. Merekalah orang-orang yang hatinya sudah mati, badannya sudah menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati sebelum badan itu dikuburkan ketika kematiannya dahulu. Ini perkataan Muhammad bin Wasi yang dikutip oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Iliyatul Auliya. Berkata Abdullah bin Mubarak Rahimahullah taala. Ra'aitu dhunubat tumitsu al-qulub wa qad yuritsu dhullat wa tarku dhunub hayatul qulub. Wa khairun li nafsika isya nuha Aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati Seringkali terus menerus di atas dosa Melahirkan kehinaan Meninggalkan dosa penyebab hidupnya hati Maka lebih baik bagimu, bagi jiwamu untuk mendurhakai dosa-dosa yang biasa dia lakukan Maksud mendurhakai dosa, menjauhi dosa Itu obat bagi hati yang sudah terjangkiti Berkata Mujahid Rahimahullahu Ta'ala Mujahid seorang ulama ahli tafsir Murid ibnu Abbas yang ilmu tafsirnya tiada duanya di zaman tabiin sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan iza ja'a tafsir min Mujahid fa hasbuk kalau datang tafsir dari Mujahid cukup bagimu enggak perlu nanya lagi kepada yang lain dan ilmu Manusia, para ulama zaman itu cermin dari amal Karena tidaklah mereka mempelajari, memahami ilmu Kecuali untuk diamalkan Kalau mereka sudah faham, langsung diamalkan Sebelum diajarkan Kalau mereka sudah ajarkan kepada orang lain Diyakini apa yang diajarkan itu sudah menjadi pengamalan mereka Makanya ilmu di zaman itu cermin dari amal. Berkata Mujahid, Al-Qalbu biman zilatil kaf. Fa'idha azna barrajulul zamban inqabadha isba'un. Hatta tangkabidhu asabi'uhu kulluha isba'an-isba'an. Qal thumma yudbaw alaihi fakanu yarawna Ana, zikar rān. Kata orang jahil, hati ini ibarat telapak tangan. Bila seseorang melakukan satu dosa, maka ibarat terkepalah atau uh, beginilah satu jari dari tangannya apa tuh begini tak ingkar bahwa ter terkepala apa ya terkepala atau tertutuplah satu jari berbuat dosa lagi satu jari sampai seluruh jari tertutup satu demi satu kemudian terkunci matilah hati tersebut Ibarat tertutupnya kepala tangan kita Nggak bisa terbuka lagi Maka mereka Kata mujahid Yang dimaksud mereka adalah guru-gurunya dari kalangan para sahabat Sebab mujahid tabiin Guru-gurunya adalah para sahabat Para sahabat memandang Itulah yang disebut dengan ron Di dalam ayat Kalabalron Ron itu artinya Kotoran, Ron itu artinya noda Itulah noda ala kulubihim Yang ada dalam hati-hati mereka Kenapa? Maka nuyaksibun Karena dosa-dosa yang mereka lakukan Setiap dosa menyebabkan hati kotor Hati berkarat Sampai hati tertutup seluruhnya oleh dosa Banyak yang dilakukannya Berkata Muhammad bin Ali At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala: "Idza sughila al-qalb an dhikrillah bi ash-shahawat, kana bi-banzilatish-shajarah. Innama rutubuhā walinuha linuhā min al-mā'. Fa idza muni'at muni'atil-mā', iya bisat urukuha وَذَبُلَتْ أَغْضَنُهَا وَإِذَا مُنِعَتِ الشَّقْيَةِ وَأَصَوْبَهَا حَرٌ وَأَصَوْبَهُ أَحَرُّ الْقَيْضَ يَبِسَتِ الْأَغْضَ فَإِذَا مَدَّدَتْ غَسْنًا مِنْهَا إِنْ كَسَرَ فَلَا يَسْلُهُ إِلَّا لِلْقَطْئِ فَيَسِيرُّ قُودُ النَّارِ Apabila hati lalai dari zikrullah Karena tersibukan mengingat syahwat Yang ada dalam ingatannya syahwat Sehingga keluar dari mulutnya juga syahwat Terhadap dunia Yang dibicarakan harta Jabatan, pangkat Kekuasaan, popularitas, makanan Wanita atau lawan jenis Itu saja yang ada di otaknya itu juga yang ada keluar dari mulutnya Itu juga yang diikhtiarkan oleh anggota badannya Lalai dari mengingat Allah, menyebut Allah Bila hati sudah lalai dari mengingat Allah Dipenuhi dengan ingatan terhadap syahwat Tak bagaikan pohon Kesuburan pohon sangat ditentukan oleh adanya air yang menyiraminya air hujan atau air yang kita siramkan. Bila terhalang dari air, gersanglah tanah, maka mengeringlah akar-akar. Kalau akar mengering, maka kering pula dahan-dahannya. Bila tidak disiram lagi, mengering pula daun-daunnya kemudian berjatuhan. Maka apabila satu demi satu dari batang pohon itu mengering Sampai mengering juga ke akarnya Tak ada yang lebih layak dilakukan kepada pohon seperti itu Kecuali dipotong Kecuali ditebang Membiarkannya bahaya Apa bahayanya? Nanti runtuh menimpa orang Nanti runtuh menimpa kendaraan, menimpa perumahan, dan seterusnya Maka apabila sudah ditebang menjadi kayu bakar Tak ada yang layak perlakuan kepada kayu bakar Kecuali dibakar oleh api, menjadi kayu bakar Fakadhalikal qalbu, demikian pula hati ini kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi. Idza yabisa wa khala min fa asabat hararatu nafs na wa wa muntaniat al-arkan min taat fa idza maddadaha in kasarat fala tasluhu illa an takuna hathaban Demikian juga hati hati itu bila kering, kersang dari zikrullah. Jadi, nutrisi hati, siraman bagi hati, itu zikrullah. Itu bacaan Al-Quran. Itu doa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ilmu. Belajar ilmu syarih. Itu nutrisi hati. Konsumsi hati Suplemen put vitamin bagi hati Termasuk Zikrullah Apabila Hati kosong dari nutrisi Konsumsi dan juga Siraman rohani Berupa Zikrullah Dan Terbakar oleh Panasnya hawa nafsu dan Api syahwat Apa yang terjadi Terhalanglah orang itu dari ketaatan Dari ibadah Dari amal soleh Dari apa yang Allah perintahkan Jadi terhalang Tidak mau melaksanakan perintah Allah Maka apa yang terjadi Yang terjadi hatinya rusak Dan berakibat sakitnya hati Bahkan berakhir dengan kematian Matinya hati menyebabkan tidak ada yang layak Untuk diperlakukan kepada hati yang seperti itu Kecuali menjadi kayu bakar dari api neraka Dari penjelasan-penjelasan tadi kita mengetahui Bahwa semua dosa, maksiat, kelalaian, dan cinta dunia merupakan perkara yang bisa menyebabkan rusaknya hati. Berkata selanjutnya, Muhammad bin Ali At-Tirmili tadi, dan ini dikutip oleh Imam Abu Nu'aym dalam kitab Hiliyatul Awliya. Kata beliau, وَهَا كَذَا الْلَغْوُ majalis, wal وَالْإِغْرَقْ فِي الدُّنْيَا Wal-iqsar min irtiyadi amakinin lahwi. Ka'ayyakuna al-insan min awali naharihi ila akhirhi fil aswaqa. Fa'inna dhalika yu'athiru ala qalbih. Fa'yihdaju ila suqlihi. Fa'kaifah yasluku qalbuhu. Wahua bimujaradi ayyusolliya. Yansarifu mubasyaratan ba'da salam. Wa la yumkinu Lias makalimat dan pahuh, au mau Demikian juga bersikap lago di dalam setiap majlis. Terlalu banyak bercanda dengan candaan yang tak ada guna. Terus dia terlalu tenggelam dalam aktivitas dunia, memperbanyak. Berinteraksi dalam bentuk yang melelekan Seperti seseorang Dari awal hari sampai akhir hari Dia terus-terus berada di pasar Di tempat bisnis Yang dibicarakan Dunia Kalau tidak uang Pekerjaan Proyek yang bisa menghasilkan uang Itu melemahkan hati Membuat hati sakit Bahkan bisa berakhir dengan kematian Matinya hati Itu mengotori hati Sehingga hatinya itu penuh karat Penuh noda, penuh kotoran Dan dia butuh untuk dibersihkan Dikinclongkan kembali Bagaimana cara untuk mengkinclongkan hati Kembali mengingat akhirat kembali berzikir, kembali membaca Al-Qur'an, kembali berdoa, kembali melaksanakan perintah Allah, komunikasi langsung dengan Allah dalam bentuk salat, dalam bentuk berzikir, dalam bentuk berdoa, dalam bentuk membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Maka itu bisa membersihkan hati dan menguatkan hati kembali dan menghidupkan kembali hati. Adapun orang yang tetap membiarkan hatinya kotor, maka sekalipun dia sholat seusi sholat dia langsung kembali kepada aktivitas duniawi sebelumnya. Begitu salam, langsung buka HP. Begitu salam, langsung berbicara urusan dunia. Begitu salam, kembali ke aktivitasnya semula. Salamnya sholatnya tidak diikuti oleh wirid, oleh zikir, oleh doa, oleh membaca mushab dan seterusnya. Dan ini menunjukkan tidak diberinya hidayah oleh Allah untuk melanjutkan amal soleh padahal bukti diterimanya amal soleh adanya balasan kontan dari Allah beberapa dibalas spontan, beberapa tertunda di akhirat dan setiap amal soleh balasannya ada dua-duanya ada balasan kontan di dunia saat itu ada balasan yang tertunda di akhirat Ada balasan kontan Yang Allah berikan kepada orang yang ibadahnya diterima adalah Pertama Adanya sakinah Ketentraman jiwa Yang Allah turunkan kepada dia Walladhi angzala As-sakinata di qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke hati orang mu'min Sakinah ini riwaq. Sakinah ini balasan atas ibadah yang dilakukan oleh manusia berupa ketenangan, ketentraman jiwa, keteduhan hati. Apapun baik salat, baca Al-Qur'an, doa, zikir, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fi bayi silmin bayi sila, yatslu na kitab illa engzilat alaihim sakinah, wa kasihatum alrahma, wa hafatsumul manaika, wa zakaruhum Allahu fi maninda. Hadis ini sahri wed imam Muslim. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah awam. Lalu mereka membaca Al-Qur'an, baca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali Allah akan turunkan sebagai balasan kontan, Allah turunkan sakinah, ketentraman jiwa. Allah curahkan rahmat. Terus para malaikat akan mengerumuni mereka. Lalu Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di skring. Ini balasan kontan. Inilah yang oleh Syekh Islam Ibn Tamiyah disebut Jannatul dunia Kata beliau Inna fid dunia jannatan Malam yadkhul ha Lam yadkhul jannatal akhirah Di dunia ini ada surga Siapa yang belum memasuki surga dunia Dia tidak akan pernah bisa masuk surga akhirat Berkata Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah Dalam banyak kitab Di antara Madari Sualikin disebutkan di antara dalam kitab Miftahud dari Sa'andah juga disebutkan. Di antara dalam kitab Ad-Dawad-Dawad. -da semua itu susunan Imam Ibnu Al-Qayyim. Mengulang-ulang beliau mengutip pendapat gurunya, perkataan gurunya yaitu Ibn Ta'imiyah. Bahawa di surga, ah, di dunia ada surga. Siapa yang belum pernah memasuki surga dunia... Dia tidak akan memas bisa memasuki surga akhirat Apa surga dunia? Kata Imam Ibn Qayyim Ketenangan batin, ketentraman jiwa Ketika melakukan ibadah kepada Allah Azza Wajalla, Sehingga dia betah di dalam melakukan ibadah Karena merasakan kenikmatan rohania Nikmat spiritual yang dia rasakan dan itulah surga dunia bagi para hamba yang solehin kalau ibadahnya belum merasakan surga dunia artinya hambar tidak ada penghayatan tidak ada kehusuan dia lalai dari penghayatan terhadap apa yang dia baca dalam ibadah masuklah dia ke dalam ancaman fawailun lil musullin alladhinahum an salatihim sahur dia tidak akan dapat surga akhirat. Perancam dengan neraka. Fawailulil musallin tadi. Inilah balasan kontan yang pertama. As-sakinah. Nah. Balasan kontan kedua adalah hidayah. Taufiq untuk melakukan amal ibadah lain setelah ibadah yang pertama. Ayat hadis banyak menerangkan hal itu Allah berfirman Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Ucapkan oleh kamu ucapan yang baik Ucapan yang jujur Baca Quran, zikir Amar ma'ruf, nahi munkar Itu ucapan yang baik Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum Allah akan mensolehkan amal-amal kamu Kata Imam Ibn Kathir Yuwafikum lil amali sholihah. Allah akan beri taufik kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Kalau kamu bicara yang baik, Allah kasih hidayah taufik. Dan setelah bicara yang baik, tiba-tiba ingin melakukan ibadah lain. Orang setelah membaca Al Quran dengan khusu benar, setelah beres, tiba-tiba ingin infak, ingin sedekah. Tiba-tiba ingin ke masjid, tiba-tiba ingin membaca buku, dan seterusnya. Itu hidayah yang Allah berikan. Sebagai balasan atas kebaikan yang sudah dia lakukan secara benar, dan kebaikan itu diterima oleh Allah, Allah balas kontan. Pertama, ketentraman jiwa. Kedua, diberi hidayah untuk melakukan amal baik setelahnya. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim berkata Rasul S.A.W. Alaykum bisidqi fa'inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada pelakunya untuk berbuat bir, berbuat baik. Setelah jujur, tiba-tiba... Besoknya ingin shawm sunnah. Setelah berkata, berbuat jujur, ternyata tiba-tiba ingin ambil mushaf, ingin baca Al-Quran. Setelah berbuat jujur, ternyata ingin infak, ingin shawdakoh. Keinginan untuk beramal soleh setelah jujur, atas hidayah Allah. Dan itu reward. Itu balasan dari Allah, berupa hidayah taufik kepada orang itu karena sudah berbuat baik, berbuat amal saleh. Maka berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, "Ala ba'dussalaf" telah berkata salah seorang ulama salaf. Tidak disebutkan namanya. Tapi ini dari kalangan sahabat. "Man 'amilah hasanah, thumma atba'aha bihasanah" Fa dalikah alamatu kabulil hasanatil ulah, lianna Allah ida takbala amal ambin, wafakuhil amali solihah baddahu. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, satu ibadah, lalu dia ikuti dengan ibadah kedua, ibadah kedua ini menjadi tanda ibadah pertama itu diterima oleh Allah. Karena sungguh apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah langsung balas dengan kontan dalam bentuk diberi taufik, hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya setelah itu. Maka kalau umpama kita setelah usai sholat, ya langsung ingin zikir wirid seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw dengan penghayatan beres wirid ingin berdoa. Beres berdoa ingin baca musab Ambil musab kemudian dibaca beberapa lembar Beres baca Al-Quran ingin berdoa lagi Beres doa pas mau beranjak lihat canceling Ambil dompetnya masukkan ke dalam canceling tersebut Begitu seterusnya Kenapa seusai sholat dia ingin wirid Diberi hidayah oleh Allah untuk wirid banyak orang Assalamualaikum Assalamualaikum langsung pergi Banyak orang Assalamualaikum Assalamualaikum langsung ambil HP, langsung browsing Banyak orang yang Assalamualaikum Assalamualaikum langsung ngobrol Banyak terabaikan oleh kepentingan dunia Tidak diberi hidayah untuk berzikir, untuk wirid Ada yang sudah wirid, ada yang sudah zikir, tidak diberi hidayah untuk berdoa Beres, wiri, dikir, berdoa, tidak diberi hidayah untuk baca Al-Quran. Nah, maka lihat, diterima atau tidaknya ibadah kita, lihat apa yang kita rasakan dan apa yang kita kerjakan setelah melakukan ibadah. Kalau setelah kita melakukan ibadah, terdorong melakukan ibadah atau amal soleh lain, ini bukti, ibadah tadi diterima oleh Allah. Buktinya apa? Dikasih langsung hidayah untuk berbuat amal soleh berikutnya Sebaliknya kalau orang sudah berbuat baik Lalu diikuti oleh keburukan Keburukan ini, dosa ini Tanda bahwa ibadah tadi ditolak Berkata Imam ibnu Rajab melanjutkan yang tadi qala ba'dussalat ini bukan ayat ini bukan hadis perkataan ulama salaf dari kalangan sahabat dan dia berkata begini diambil dari nas ayat dan hadis yang saya ayat dan hadisnya sudah saya jelaskan tadi dari surah al-ahzab ayat 70 dan 71 kemudian hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu jadi kendaraan oleh para ulama untuk melahirkan perkataan ini Man amilah hasana, tumaat bakhib sayyah pada liga alam atau rodil hasana wahdamu kabulihah. Siapa orang yang sudah berbuat baik, berbuat ibadah, apapun itu, sholat, tawam, baca Quran atau yang lainnya, lalu diikuti oleh perbuatan buruk, oleh dosa dan maksiat, maka perbuatan buruk itu menjadi tanda bahwa ibadah kebaikan tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya orang selesai melakukan salat kemudian dia langsung kembali kepada urusan dunia menunjukkan kelemahan hatinya terjangkiti penyakit hatinya atau kekotoran hatinya sehingga dia tidak menikmati ibadahnya dan tidak diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan amal soleh lain yang berikutnya. Sehingga berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala وَلَيُمْكِنُ أَيَتَ مَحَلًا لِيَسْمَعَ كَلِمَةً تَنْفَأُمُ أَوْ مَوْئِذَةٌ تُرْشِدُهُ Orang yang seperti ini tidak mungkin dia siap menerima pelajaran nasihat yang bermanfaat yang akan membimbing dia Beres sholat, salamualaikum kanan, salamualaikum kiri Langsung pergi, langsung kerja lagi, langsung cari duit lagi Atau langsung browsing, atau langsung melakukan aktivitas duniawi Coba orang kayak gitu dikasih nasihat Mental, tak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya Lalu ada pertanyaan mata iyan solihu kalbu hadal insan. Kapan kah orang yang seperti ini merasakan kenyamanan di dalam hatinya? Orang yang cinta duniawi, kapan dia merasa tenang? Yaitu iyan solihu fisuqa. Dia akan merasa nyaman ketika berada di pasar. Kalau dia seorang pedagang seorang pekerja merasa nyaman kalau dia berada di tempat kerjanya di kantornya kalau dia umpamanya seorang penjahit, dia merasa nyaman kalau di atas mesin jahitnya dan seterusnya begitu itu yang membuat hatinya tenang. kenapa bisa membuat tenang? karena tempat dia berada itulah yang akan menghasilkan dunia yang dia inginkan menghasilkan uang atau menghasilkan Jabatan, menghasilkan pangkat, menghasilkan kekuasaan, menghasilkan popularitas Tenangnya mereka di habitat yang bernilai duniawi Ketika dibawa ke habitat ukrawi, gelisahlah mereka Karena tidak uh, tujuan yang mereka ingin raih tidak ada di sana tidak ada di masjid. Tidak ada di kajian. Di kajian tidak ada keuntungan duniawi. Berjamaah sholat di masjid tidak ada keuntungan duniawi. Demikian juga berada di tempat-tempat untuk kepentingan ukrawi. Dunia tidak akan didapat di sana. Sehingga dia tidak merasa betah dan nyaman berada di habitat seperti itu. Tapi ketika ada di habitat yang memungkinkan meraih keuntungan dunia Sekotor apapun, sehirup pikuk apapun dia betah Di pasar hirup pikuk dan kotor juga gitu ya Pasar tradisional bukan supermarket Tapi dia betah berada di sana Ya, Itulah penjelasan tentang Beberapa amalan perusak hati Intinya semua dosa dan maksiat Dan sudah dijelaskan poin yang awal Terlalu cinta dunia Sehingga dunia menjadi impiannya Menjadi tujuannya Menjadi cita-citanya Maka rusaklah hatinya Lalu apa sih ruginya Kalau hati kita rusak di bab selanjutnya dalam kitab Kitab yang kita bahas adalah A'malul qulub ya Tentang amalan-amalan hati Nata'iju fasadil kalbi Efek buruk atau resiko dari rusaknya hati Ada beberapa poin Pertama Qaswatul kalbi wa maraduhu Kerasnya hati dan Sakitnya hati bukan sakit hati nyeri hati bukan maksudnya hati terjantingi terjant terjangkiti waduh dua jenis penyakit yang dua duanya membi membinasakan penyakit pertama syubhat penyakit kedua syahwat syubhat penyebabnya kebodohan syahwat penyebabnya hawa nafsu dan cinta dunia. Berkata Malik bin Dinar, rahimahullahu taala. Perkataan Malik bin Dinar pun ini dikutip oleh Imam Abu dalam kitab Khilayatul Awliyah. Kata Malik bin Dinar, Inna Allah ta'ala Inna lillahi ukubat, fata'ah aduhuna min ang fusikum fil kalbi wal abdan. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa sanksi Menyiapkan beberapa sanksi Beberapa hukuman bagi hamba Perhatikan oleh kalian Hindarkan sanksi ini dari hati kalian dan badan kalian Apa sanksinya pertama Dongkan fil ma'isya Kesempitan dalam hidup Allah berfirman Wahman aaradu an zikri fa inna lahu maisha tantongka siapa orang yang berpaling dari peringatanku mengabaikan perintah atau melanggar larangan fa inna lahu maisha tantongka bagi dia akan diberikan maisha tantongka kehidupan yang sempak dan sempit bukan dalam masalah ekonomi mungkin kekayaannya melimpah. Kekuasaannya tinggi, pangkat jabatan tinggi, pendukung, pengikutnya banyak. Hatinya yang sumpah, tumpit, ya stres, dan seringkari kekayaannya, kekuasaannya menjadi siksaan baginya. Ini yang pertama. Kedua, wawahnan fil ibadah. loyo dalam melakukan ibadah lemah semangat ibadah malas mau ibadah itu berat sekali dan yang ketiga wasuhrotan firiski dia amat sangat emosional dalam hal rizki tamak terhadap rizki ini hukuman sanksi dari Allah untuk hamba untuk manusia yang jauh dari ajaran Allah subhanahu wa taala Lalu apa? Tanda-tanda keras dan sakitnya hati. Alamatu qaswatil qalbi wa maradihi. Kual Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, muddin yang ketiga, alamat 62. Setelahkan standar. Kata Al-Ghazali iklami. أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به وإنما مرضه أيتعذر عليه فعله الذي خلق له حتى لا يسدر منه أسلا ولا يسدر منه مع النوء من الإضطراب ketahwilah bahawa setiap anggota badan diciptakan memiliki fungsi khusus kaki untuk melangkah tangan untuk macam-macam mata untuk melihat telinga untuk mendengar mulut untuk berbicara begitu kan semua anggota badan memiliki fungsi yang khusus yang berbeda dengan yang lain yang tidak bisa di, di cover oleh anggota badan lain kita tidak bisa melihat dengan tangan, dengan kaki, dengan telinga hanya mata kita tidak bisa melangkah dengan selain kaki dengan tangan tidak bisa bisa tapi madarat bagi kita ya. kita tidak bisa meraih selain dengan tangan, dengan kaki bisa meraih? tidak bisa kalau toh bisa, madarat dengan mulut bisa meraih? bisa tapi Bukan bukan alatnya Kalau Anggota badan tidak bisa melakukan fungsinya Berarti anggota badan itu terkena penyakit Kaki gak bisa dipakai melangkah Pasti ada sesuatu Tangan gak bisa dipakai meraih Pasti ada sesuatu Penyakit yang menghalanginya Mata, nggak bisa melihat, tetap bisa melihat, tapi buram, pasti ada sesuatu, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka sekali lagi penyakit apapun yang menimpa badan kita atau anggota badan kita, menghalangi anggota badan itu untuk melakukan fungsi yang sebenarnya demikian juga hati hati bagian dari kita diciptakan untuk fungsi yang khusus apa fungsi hati? memahami berpikir Hati itu fungsi untuk memahami untuk berfikir, bukankah yang berfikir untuk dan memahami itu akal? Iya, hati itu sinonim dengan akal. Allah berfirman: Wa la khodzarro'na li jannah minal insi wal jin, minal jinnyal ins, lahum kulubun la layaf kahu kami akan penuhi neraka jahannam dengan banyak manusia dan jin, jin dan manusia. Jin manusia yang gimana? Mereka punya hati, tapi hati tidak dipakai memahami. Pengisih hati memahami. Dalam ayat rin, Allahum kulubun layakilun nabiha, bukankah mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk berpikir. Pengisih hati berpikir, pengisih hati memahami, dan itu akal. Makanya, para ulama, termasuk mujahid, ulama ahli tafsir murid Ibn Abbas, termasuk qatadah, ketika menafsirkan ayat, Inna fi dhalika la liman kana lahu qalbun al awalqassam'ah, wahua syahid. Sesungguhnya dalam hal demikian, ada pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang yang punya hati, kata mujahid, bagi orang yang punya hakal. Hati itu sinonim dengan akal. Fungsinya apa? Untuk memahami, untuk berpikir. Ini hati ruhani bukan hati lever, segumpal daging dalam tubuh kita, bukan. Itulah fungsi dari hati. Untuk berpikir, untuk memahami Untuk belajar ilmu Maka apabila hati ini Dipakai untuk fungsi yang sebenarnya Maka hati tersebut Akan semakin akan bermanfaat bagi kita Maka jaga Kesehatan hati Sebagaimana kita ingin kuat melangkah Berlari, loncat Latih kaki Beri nutrisi yang cukup Yang bisa menguatkan tulang-tulang kaki Sendi kaki, otot-otot kaki juga di dilatih di, di Tangan juga begitu Jaga tuh Kesehatan mata agar penglihatan ini Normal, tajam berfungsi baik demikian juga telinga dengan cara itu urusan ke dokteran adapun hati jaga hati bagaimana cara memelihara kesehatan hati pasti nutrisi konsumsi suplemen pe, pe vitamin yang bisa membuat hati ini sehat apa suplemennya, nutrisinya, konsumsinya itu tadi ilmu tentang syariat Allah. Belajar, mengajar, zikrullah, ya membaca Al-Quran, banyak-banyak zikir, banyak-banyak berkomunikasi langsung dengan Allah secara vertikal dalam bentuk sholat, dalam bentuk berdoa, dan seterusnya. Itu yang menyehatkan hati. Nutrisi hati itu Al-Quran dan As-Sunnah Baik bacaannya Pemahaman atau penafsirannya Apalagi pengamalannya Jangan heran kalau Al-Quran disebut Ruh Wakadhalika Awhayna ilaika Ruhan min amrina Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Wahai Muhammad Ruh atas perintah kami kami wahyukan Ruh, maksudnya kami wahyukan Al-Quran yang berfungsi sebagai Ruh, menghidupkan hati. Itu pula penyebabnya Al-Quran disebut Syifa, obat, mengobati hati yang terjangkiti oleh penyakit syahwat dan syubuhat. Itu juga yang menyebabkan Al-Quran disebut hudan, petunjuk bagi hati, mana yang benar, mana yang salah. Kadang disebut zikr, atau indar, peringatan, hawas, hati-hati, wanti-wanti Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan tinggalkan ini, jangan tinggalkan itu Dan kadang disebut nur cahaya Karena menerangi hati, kadang disebut mu'idho, pelajaran bagi hati, dan banyak sebutan Al-Quran yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Al-Quran banyak nama, banyak sebutan yang menunjukkan banyak fungsi, banyak manfaat sesuai dengan kandungan makna dari nama-nama atau sebutan bagi Al-Quran tersebut. Itu semua nutrisi hati Siapa yang mempelajari Al-Quran Membacanya, memahaminya, meyakininya Mengamalkannya, mengajarkannya Tak ubahnya bagaikan memberi nutrisi Konsumsi suplemen vitamin kepada hati Dan melatih hati untuk menuju kepada kondisi yang jauh lebih sehat. Kalau sudah sehat, fungsi dari hati itu maksimal. Kaki kita kalau sehat, kuat, terlatih, oh sekali nendang, samsak itu bisa putus, bisa hancur amradul. Umpamanya, kalau upaya tangan kita terlatih, Galon itu cukup dua jari saja gitu terangkat. Selama ini kalau saya satu jari cingir terangkat galon, sal kosong. <laughs> kalau penuh mah nggak bisa ya. Nah, fungsinya maksimal, manfaatnya maksimal bagi tubuh, bagi diri kita. Maka hati pun seperti itu. Inilah. Tanda-tanda dari kerasnya hati atau sakitnya hati Berupa hati kurang berfungsi Kurang digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Akhirnya apa? Terkena dengan penyakit, hese apal, ganjang Wah, Susah Hafal mudah lupa Karena kurang berfungsinya hati Kenapa? Karena sakit Karena terjangkit oleh syahwat dan sumuhan Banyak dosa dan banyak masyid Melemahkan hati, melemahkan hafalan Lihat firman Allah SWT Beberapa ayat Al-Quran diantaranya Ya ayuhal ladhina amanu In Hei orang-orang yang beriman Kalau kamu bertakwa kepada Allah Allah akan kasih furqan kepada kamu Furqan itu ilmu yang bisa membedakan Antara hak dan batin Maknanya Kalau kamu bertakwa Allah akan mudahkan bagi kamu Untuk memahami ilmu Bertakwalah kamu kepada Allah Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian Maknanya kalau kamu bertakwa Allah mudahkan kamu untuk memahami ilmu Dimudahkan Cepat hafal, susah lupa Sekali hafal Kuat tertancap di dalam hafalan Gitu, ya. Mudah menganalisa sesuatu secara benar Memahami pelajaran secara benar Sehingga satu ayat difahami oleh sepuluh orang yang berbeda Dengan kadar ketakwaan yang berbeda Orang yang lebih takwa akan bisa lebih memahami makna dari ayat itu melebihi yang lainnya Makanya tak heran ketika turun ayat terakhir yang menyebabkan, yang menjelaskan kesempurnaan Islam. Al-Yaumah, Atsma'um tu Dinakum. Atsma'um Al-Yaumah, Akmal tu Dinakum. Atsma'um tu. Alaiyakum Nihmati Warodhi tu Lakkumul Islamadina. Pada hari itu aku sempurnakan bagimu mu agamamu. Para sahabat senang, gembira, ya, agama kita sudah sempurna. Karena itulah yang mereka bisa tangkap. Agama lengkap, sempurna, sudah senang. Dan Abu Bakar menangis sedih. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kamu sedih? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah harusnya kita gembira? Iya. Terus kenapa kamu nangis sedih? Apa kata beliau? Kalau agama ini sudah sempurna. Berarti tugas Nabi Shallallahu Sallam sudah selesai. Takkan ada lagi wahyu yang turun. Kalau Nabi sudah selesai tugasnya, ini isyarat sebentar lagi beliau akan akan dipanggil oleh Allah. Makna ini tidak tertangkap oleh sahabat lain, tapi terfahami oleh Abu Bakar. Karena apa? Karena keadaan ketakwaan benar saja. Tidak sampai tiga bulan, cuma 81 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat. Alayhi sholat wa sahab. Nah, ini salah satu contoh. Ketakwaan menunjukkan kebersihan hati, daya analisanya lebih tajam, hafalannya lebih kuat, ilmunya yang uh, dipelajari lebih cepat untuk difahami. Adapun orang yang kotor hatinya karena dosa dan maksiat susah hafal, susah paham, susah mengerti. Setelah hafal, setelah paham, mengerti cepat lupanya. Karena apa? Karena dosa. Berkata Abdullah bin Masud radhiyallahu an. Kata beliau: Inilah asibu. Aku yakin asibu di sini awalnya men aku menyangka, tapi maknanya di sini yakin. Ya, idanasyarrojulu mayaklamuhu bihatiatin yakmaluka. Kalau seseorang lupa ilmu yang pernah dia pahami, pasti itu karena dosa yang pernah dia lakukan. Seperti itulah termasuk syair Imam Syafi'i yang termasur yakautu ila waki suahifdi. Wahar syadani ila takil maasi, wahbaroni bi annal ilmanur, wanurullah layuh dalilasi. Kata Imam Syafi'i, aku curhat, mengadu kepada Imam Waki tentang buruknya hafalanku, karena beliau lupa sesuatu ilmu. Maka beliau memberi petunjuk kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Kalau beliau menerangkan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada ahli maksiat dilupakan Imam Malik rahimahullah mengajar sebuah hadis kalau ahli hadis mengajar hadis satu hadis tuh bisa berhari-hari loh dari seluruh aspek pertama aspek periwayatan Aspek sanadnya saya dengar hadis ini dari guru saya sifulan, sifulan, dari sifulan, sifulan, dari sifulan terus ke sahabat terus kepada nabi diceritakan semuanya sanadnya disebut rowi-rowinya nama-namanya terus masing-masing rowi diterangkan kredibilitasnya dari aspek hafalan dari aspek akhlak atau attitude-nya, karakternya. Valid enggaknya ya, terus baru nanti kematan atau ke redaksi hadis, konten hadis maknanya apa terus begitu dijelaskan secara detail. Murid-muridnya semuanya apa ma mencatat, kecuali satu murid tidak mencatat. Ditegur, yang lain mencatat kamu tidak kenapa? Dia bilang saya sudah hafal, sudah sudah tertangkap semua yang kau terangkan. Coba terangkan lagi. Diterangkan dari awal sampai akhir Nggak ada yang kelewat Benar-benar ini orang Sekali dengar langsung hafal Siapa orang ini? Imam Syafi'i rahimahullah Sampai berkata Imam Malik <tuh> Berkomentar kepada muridnya yang menonjol ini Ini ru'aitu An-nallaha Ini kata Imam Malik Qadja'ala fi qalbika nuram Fala tutfih bi-dulumatil masih. Kata Imam Ali Aku melihat Allah Allah telah menjadikan... Imam Malik menyatakan Allah aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu maka jangan kau Jangan kau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Inilah ikhwah beberapa penjelasan tentang efek dari rusaknya hati. Pertama adalah kerasnya dan sakitnya hati. InsyaAllah resiko atau efek buruk lain dari kerasnya hati. Rusaknya hati Akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang Untuk sekarang cukup Sampai di sini dan kita masuki sesi Tanya-jawab Wa sallallahu ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Pertanyaan pertama Ketika kita disakiti, dikhianati oleh seseorang Apa boleh kita berdoa kepada Allah untuk memberi balasan kepada orang itu? Balasan atas apa yang dia perbuat? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak Jawabannya boleh ada asarnya ada. Sahabat namanya Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anh. Dia difitnah oleh orang lain. Dia berdoa karena doa orang yang didolimi itu makbul, mustajab. Allahumma ingka najibah. Ya Allah, apabila orang ini berdusta. Jadi, omongan yang disebarkan tentang dirinya itu dusta, maka pa'atil umrohu, maka panjangkan umurnya, panjangkan, panjangkan penderitaan. Biar panjang umur, tapi menderita seumur hidupnya. Ternyata kena. Orang itu panjang umurnya, Istrinya, anak-anaknya sudah meninggal, dia sampai lebih dari 100 tahun, sampai uh, alisnya menutupi, matanya tidak terurus, menjadi gelandangan. Uh, dan di akhir hayatnya gila, dia mengatakan, saya korban dari doa Sa'ad bin Abi Waqas. Mengganggu wanita, anak anak-anak kayak gitu, gila begitu. Di akhir hayatnya, dan... Sampai matinya pun tidak diketahui Kapan tiba-tiba Sudah tertemukan jasadnya Jadi kalau Boleh gak kita mendoakan keburukan Kepada orang jahat mendolimi kita Hukumnya boleh Apakah itu terbaik? Nah, belum tentu terbaik Lebih baik Apa yang Allah katakan idfa Idfa'billati hias Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Salah satu ciri orang bertakwa adalah kata Allah Azza wa Jalla wal nas awal kadhiminal ghaiz wal 'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsidin. Orang takwa orang yang mampu menahan emosi, memaafkan kesalahan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan Allah pun berfirman ya ya Maafkan dan berlapang dada Allah Makna memaafkan artinya Tidak membalas kepada orang yang dolim Sekalipun kita mampu memberikan balasan itu Itu makna memaafkan Hati masih gondok? Mungkin Masih kesul? Mungkin tapi tidak membalas kesalahan walaupun kita mampu itu sudah memaafkan. Nah, adapun walias yasfahu lalu berlapang dada. Artinya tidak merasakan gondok lagi dan membalas kesalahan itu dengan kebaikan. Keburukan itu dengan kebaikan, ya. Ini Ciri orang yang bertakwa Apakah memberi maaf hukumnya wajib Tidak, hukumnya sunnah Yang wajib maslahat Kalau memberi maaf Maslahat, berima. Tapi kalau memberi maaf Tidak maslahat, tidak boleh memberi maaf Karena apa? Karena tidak maslahat, masalah. maslahat wajib Memberi maaf Sunnah, maka kalau yang sunnah Dilaksanakan, mengakibatkan Terabaikannya yang wajib Maka tidak boleh seperti ada orang yang jahat, arogan. Bila kita maafkan, tambah arogan dia, tambah jahat ke banyak orang ke kita tetap jahat ke banyak orang, tambah jahat juga tuh. Saya mah nggak minta maaf nggak apa dimaafin tambah, jangan dimaafkan. Tuntut dia di, mu -hukum, di muka hukum agar cerah. Syalul semin rahim Allah menyatakan kalau ada pemuda, ugal-ugalan di jalan nabrak mobil kita jangan dimaafkan, tuntut secara hukum, suruh ganti dan lakukan uh, apa namanya kalau bisa dipidanakan, pidanakan untuk apa? memberi efek jerak kalau sudah didenda, sudah kena hukuman, dia jerak, tidak berbuat itu-itu lagi, itu masalah tapi kalau dimaafkan sudah ini musibah, udah maafkan pergi aja gak apa-apa Apalagi di asuransi kan gitu ya, akhirnya dia nggak jerak begitu lagi. Saya banyak nabrak tapi nggak pernah ada yang nuntut saya. Semua memaafkan akhirnya tidak jerak tidak masalah ya. Nah, jadi lebih baik membalas kebaikan eh, keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau mau membalas keburukan dengan mendoakan keburukan maka itu tidak terlarang. bagaimana jika diri ini mencoba menjaga lisan agar tidak menyakiti tapi hati sulit menahan keluhan dan dugaan-dugaan lisan dijaga agar tidak menyakiti tapi hati sulit menahan keluhan anak berusaha untuk Mengelola perasaan anak Namun tetap muncul Seperti rasa kesal Sedih, kecewa Kepada kerabat Apakah anak berdosa Meskipun tidak terucap Kekesalan anak Jadi ada dua Dia sudah Mampu menjaga lisan Bagus, pertahankan Tidak menyakiti orang Nah Keluhannya hatinya yang tidak bisa menahan keluhan. Kadang ada rasa kesal, kecewa, sedih kepada kerabat. Baik, mungkin ada kerabat yang jahat. Yang omongannya, perbuatannya sering menyinggung kita. Membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita kesal. Apakah berdosa? Kesal, kecewa, marah karena orang berbuat dolim kepada kita normal, wajar. Tidak berdosa kalau sampai di sana. Tidak berdosa, tidak berpahala. Tidak normal kalau orang berbuat jahat kita malah senang. Alhamdulillah, saya dipukul. Ay. Alhamdulillah, saya dihina. Tidak normal itu. Normal wajar kalau sedih, kecewa, kesal, marah. Sampai di sana tidak dosa, tidak berpahala. Nah, dosa berpahalanya dilihat bagaimana cara dia mengungkapkan, merespon kekesalannya, merespon kekecewaannya, amarahnya, emosinya. Itu yang dinilai berpahala atau berdosa. Kalau dia melampiaskan kekesalan dengan balik membalas, dengan balasan yang melebihi ketuliman orang itu ke kita, kita berdosa. Tapi kalau umpah kekesalan kita itu, kita ungkapkan dalam bentuk balasan yang setimpa, kita tidak berpahala, tidak berdosa. Kalau umpamanya kita membalas tapi dengan kadar yang di bawah kejahatan dia ke kita ada saldo pahala bagi kita. Kalau kita tidak membalas sama sekali bahkan memaafkan itu murni pahala. Itu saja. Sebagaimana seorang sahabat berkata ya Rasulullah saya punya hamba saya punya budak mereka sering buat saya kesel, buat kesal. Buat kesalahan. Ketika kesal, saya sering hukum. Saya, saya, saya sering memberi hukuman kepada mereka. Apa saya berdosa? Apa kata Nabi Selesam? Kalau hukumanmu melebihi kesalahan dia kepada kamu. Kamu berdosa. Tapi kalau hukumanmu kadarnya. Kurang dibanding kesalahan yang dia lakukan kepadamu Maka kamu berpahala dan tidak ada dosa Tapi kalau hukumanmu setimpal Dengan kadar kesalahan tidak ada dosa bagimu Tidak ada pahala bagimu Tapi kalau kamu memaafkan mereka semua Itu hanya ada pahala tanpa ada dosa Maka menjeritlah orang ini menangis Kemudian menyatakan saksikan ya Rasulullah aku bebaskan mereka semua supaya tidak jadi sumber dosa ya jadi seperti itu jadi segala hanya rasa kesal rasa sedih kecewa wajar nah tinggal kita gimana melampiaskannya apakah kita tahan ya kita ta'awud auzubillahi minas syaiton sebab setan menghasut saat itu tuh ayo aja dia kan anak buah kamu hajar saja sudah kan gitu setan begitu tuh agar tindakan hukuman yang kita berikan melebihi kesalahan dia akhirnya kita berdosa cepat-cepat ta'ud a'udzubillahiminasyaitanirajim atau dengan kalimat yang semakna bisa dengan ta'ud begitu bisa dengan rabbi a'udzubika min zati Shayatin. zatis syaitin wa'udhu bikarrabi ayyah durun ya seperti itu maka itu yang terbagus ya. kemudian dimaafkan bagus sesuai dengan ayat wal-kathimina al-ghayza wal-afina an-innas wallahu yuhibbul musimin orang seperti akan diangkat derajatnya. kata rasul s.a.w sampai beliau bersumpah wallahi lah yang kusulmal min sedaka demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedaka itu pertama yang keduanya wala yatawatu abdulillahi illa rafa tidaklah seorang hamba bertawal untuk merendah hati karena Allah Kecuali Allah akan angkat kemuliaannya. Terus yang ketiga. Wala yazidullahu amdan bi'afin illa izan. Tidaklah Allah menambah kemuliaan seseorang dengan maaf. Ah. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba. Karena ma'af yang diberikan kepada orang lain. Kecuali menambah kemuliaan orang itu. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain Itu akan Diangkat kemuliaan Jadi Pertama, memaafkan itu Ciri orang bertakwa Kedua, kemuliaannya Allah akan angkat Lebih tinggi lagi Ketiga, dosa orang itu Akan diampuni Al-jazah Minjin silamah Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis Perbuatan Jenis perbuatannya memaafkan kesalahan orang lain, balasannya kesalahan orang itu akan dimaafkan. Allah berfirman dalam Al Qur'an: "Afwala tuhibuna ayakfirullahulakum". Sebelumnya: "Faliyafu wal yasfahu". "Afwala tuhibuna ayakfirullahulakum". Maafkan kesalahan mereka dan berlapang dadaklah terhadap mereka tidakkah kamu suka kalau Allah memaafkan kesalahan kamu karena kamu memaafkan kesalahan mereka, jadi memberi maaf itu untung pertama itu untuk menunjukkan kadar ketakwaan, yang keduanya ditambah kemuliaannya yang ketiganya dimaafkan kesalahan dia, yang keempat tentu saja dapat pahala karena perintah Allah hudzil afwa wa'mur wa bil urfi wa'rid wa an najid jadilah kamu pemaaf perintahkan orang lain berbuat ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh ini perintah Allah menerima kalau perintah Allah dilaksanakan berpahala tapi sekali lagi walaupun ada perintah dan banyak iming-iming memberi maaf perintah memaafkan hukumnya Sunnah dan tidak wajib ya. Kalau memberi maaf maslahat Beri maaf Kalau memberi maslahat Kalau memberi maaf tidak maslahat Malah menimbulkan madarat Tidak boleh memberi maaf Tapi uh, Raih maslahat Walaupun harus dengan memberi balasan Hukuman kepada Orang yang bersalah Tadi demi ke maslahat ya wallahu ala ada yang mau ngacung diwan boleh secara lisan itu di kiri kiri saya mic bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Afan Ustaz izin bertanya uh, Mengenai bagaimana Cara mengobati Hati yang kita sering hasad, Terutama hasad misalkan melihat uh, Misalkan anak Orang lain ya, Lebih soleh, lebih pintar dan lain sebagainya Kemudian Uh, ya intinya nikmat yang didapat di saudara kita lebih banyak itu, ini bukan nikmat berupa harta ya, ini nikmat berupa misalkan uh, kita melihat ya yang disoalnya teman kita kita ya punya anak yang lebih soleh, lebih ya lebih segala-galanya lah seperti itu apa nesa itu saja saudara. Baik, barokallahu fiq. Ada dua jenis hasad. Sebelum menjawab bagaimana cara mengobati hasad tidak sebab tidak semua hasad buruk ada hasad yang bagus yang diperintahkan ada hasad yang buruk yang haram hasad yang bagus yang diperintahkan seperti yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada ila isnatain tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang pertama rajulun atahu Atahulillahul ilma, faallamah wa amila biha. Pertama orang yang diberi Allah ilmu, dia amalkan, dia ajarkan. Kedua orang yang diberi Allah harta, kemudian dia infakan, dia sodakan sampai habis. kepada dua orang ini boleh kita hasad bahkan bagus. Tapi khas hadisnya namanya disebut ghibtoh oleh para ulama. Bahasa kitanya ghibtoh itu kabita atau terobsesi. Tidak boleh kamu terobsesi atau kabita menjadi kecuali kepada dua orang. Boleh terobsesi ingin menjadi salah satu di antara dua orang ini apalagi dua-duanya orang berilmu mengajarkan dan mengamalkan ilmunya dan orang yang berharta dan dia banyak infak sedekah dengan hartanya boleh kita terobsesi untuk menjadi dua orang ini atau kabita ingin menjadi dua orang ini hasad di sini namanya gibta itulah yang terpuji adapun yang tercela hasad yang haram ala hiqqad Hasad dengan makna hiqad. Bahasa kita ya iri. Apa makna iri? Iri itu adalah karohatu ma'an amallahunya abdi. Membenci turunnya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ada orang lain dapat harta. Oh kita tidak suka, panas. Itu hasad, itu iri, itu dengki, itu hiqad yang terlarang. Orang lain tiba-tiba dapat keuntungan dunia benci nggak suka hanya benci saja itu sudah disebut hasad dan haram kalau ditambah dengan berharap semoga hartanya hangus terbakar semua semoga dirampok semoga dijabel <guluh> macam-macam itu sudah dosa kedua selain hasad tadi ya tapi hanya dengan membenci Turunnya nikmat Allah kepada seseorang Itu sudah hasad yang diharamkan Kalau ada keinginan Ada e, harapan mudah-mudahan Kenikmatan dari orang itu hilang Dicabut lagi oleh Allah Supaya umpama ini Renovasi rumah miliaran Panas gitu Lalu berharap semoga kebakaran Semoga runtuh Semoga macam-macam Nah ini ini yang tidak boleh. Ini namanya haram haikat uh, dengki yang tercela, ya. Mungkin maksudnya yang kedua. Kalau yang pertama bagus. Saya ingin seperti dia, tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang tersebut umpamanya tetangga kita dapat rizki sekian miliar, dapat umpamanya mobil baru, merenovasi rumah. Kita ingin seperti dia, tapi senang dengan dengan ke, uh, kebahagiaan dia. Ya, Alhamdulillah senang liatnya gitu ya. Semoga dia bisa bersyukur dan saya juga ingin seperti Ini bagus, ini tidak dengki, ini tidak iri. Karena tidak ada kebencian terhadap kenikmatan yang dia miliki ya. Nah sekarang kalau ada muncul dengki Orang lain dapat kesenangan Aduh kita tidak suka Dan itu haram, itu dosa Dosanya kepada Allah Bukan kepada dia Seolah-olah Allah teh salah Kenapa harus dia yang dapat nikmat Kenapa tidak saya gitu Atau orang lainlah yang saya suka Kenapa yang saya benci yang dapat nikmat Seolah-olah Allah salah dalam beri nikmat Membenci ketetapan Allah itu dosa kepada Allah, bukan kepada orang itu, ya. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad? Baik. Pertama itu saya dengan meminta pertolongan kepada berdoa agar Allah tidak mem membiarkan adanya hasad. Coba baca doa, "Rabbanaq fir wali ikhwaninal ladzina" tabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina aman wala taj'al fi qulubina ghillan janganlah engkau jadikan dalam hatiku ghil. Ghil itu hasad, dengki kepada orang-orang yang beriman baca dua itu ya itu yang pertama, minta kedua pelajari, fahami kerugian dari hasad Hasad itu dosa besar, kerugiannya luar biasa. Orang yang hasad oleh Nabi disebut halikah, tukang syukur. Walau aku lu, aku tidak berkata yahlukul syar, tidak berkata mencukur rambut. Tapi yahlukud din, mencukur memotong, membuang agama pada dirinya. Apa yang dibuang? Pahala kebaikan. Kita beribadah, sholat, saum segala macam. Lalu kita iri dengki ke orang lain. Iri ini mendorong dia untuk suudon. Setelah suudon, tajasus. Setelah tajasus, menggibahi. Gitu. Memfitnah. Jadi pas dia punya banyak uang, suudon. Jangan-jangan korupsi, kan gitu. Suudon, setelah suudon, tajasus cari data. Cari informasi, benar gak nih? Gitu itu sudah terlarang setelah dapat baru menggibahi ke orang kalau omongannya benar gibah, kalau omongannya salah namanya buhtan, fitnah eh, dia itu punya banyak uang korupsi loh, ngomong ke tetangga ternyata kata tetangga korupsi dari mana pejabat bukan dia gak pegang uang orang gak pegang uang umat, gak pegang uang rakyat korupsi dari mana dipatahkan lah tuduhannya itu oleh tetangganya eh ayah kalau enggak korupsi pasti punya tuyul tuduhannya macam-macam ya. itu kedoliman, kedoliman kedoliman, apa akibatnya pahala kebaikan kita diambil di offer kepada orang itu dosa orang itu diambil, di offer dibebankan kepada kita habis pahala kita Habis amalan agama kita, rugi enggak? Rugi, dia untung kita rugi Kita benci kepada dia, tapi kebencian kita memberi keuntungan kepada dia Menambah kerugian kepada kita Dosa kita nambah, dosa dia berkurang Pahala kita berkurang, pahala dia nambah dari kita Tuh, siapa yang rugi coba? Dan banyak lagi kerugian lain dari hasad Setelah tahu hasad itu sangat merugikan kita, kita pasti akan menghindarinya. Ini yang kedua. Ketiga, lawan dari hasad, yaitu menyukai kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian pelajari keuntungan, faedah dari hal tersebut. Mencintai sama muslim itu luar biasa keuntungan, ya. Lalu setelah keuntungan itu kita pahami, kita kata, kita khabit terobsesi, artinya termotivasi untuk memiliki karakter yang sebaliknya dari hasad. Ini yang ketiga. Keempat, gaul dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, yang apabila kita salah dinasihati. Bila kita menyimpang, diluruskan secara baik-baik. Lalu kita pun akan terpengaruh oleh kesolehan dan kebaikan serta ilmu mereka. Gaul. Bergaul dengan mereka itu membersihkan hati. Bergaul dengan mereka menghidupkan hati. Bergaul dengan orang-orang soleh ahli ibadah itu sangat bagus efeknya bagi agama kita. Itu yang keempat. Kelima, hindarkan pergaulan dengan sesama yang hasad. Orang-orang yang buruk agamanya nanti tambah parah hasad yang kita miliki ini ya setidaknya itulah lima kiat untuk menghilangkan kebiasaan dari hasad kita ya saya pikir cukup sampai di sini kita persiapan berbuka kira-kira setengah jaman lebih lagi untuk uh, berbuka. Menjelang Maghrib untuk jamaah disiapkan buka bersama Bait Takjilnya ataupun makan besarnya di sini dari Yayasan sebagai titipan amanah dari para donatur ya cukup sampai di sini shalat kita jumpa lagi esok di Masjid Al-Uhurah jam 4 sampai menjelang Maghrib Subhanallahumma bihamdiq shalallahu alaihi wasallam Astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh